Next song bersama Nyupal Spesial untuk Mami juga Papi yang ada di sebelah sana Dan keluarga besar semuanya ya SNP Indonesia juga sebelah kanan Masih siap goyang lagi mas? Sudah pada basah belum? <guluh> Kalau tadi hujan saweran sekarang hujan beneran ya Yuk Nyupal Lapa Goyang <tuk> lagi Jill! interactions Tis idulanya Indonesia asli kelahiran kota sejarah Mojokerto dari bumi Palapa dia dilahirkan sore hari ini bisa memberikan yang terindah yang terbaik benar-benar karang asem semakin berdangdut semakin bisa bergoyang.